Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Sabtu 6 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah. Polisi ringkus bandar dan pengedar sabu di Gayulues. Wing Air segera layani penerbangan rute Rembeli-Kuala Namu. Pasien cangkok ginjal masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Zainal Abidin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 Sudarlun personel Sat Narkoba Polres Gayulues meringkus seorang bandar sabu bersama seorang pengedar yang masih di bawah umur. Kedua tersangka ditangkap polisi di tempat terpisah Jumat kemarin. Informasi yang dihimpun, awalnya polisi menangkap remaja pengedar sabu berinisial SL 17 tahun warga Kutelintang. Saat itu pelaku sedang menunggu pembeli di jembatan Durin. Polisi turut menyita tiga paket kecil sabu-sabu. Selanjutnya, polisi mengembangkan kasus ini dan berhasil menangkap bandar sabu yang telah menjadi target polisi, yakni Sulman, 26 tahun, warga Kutelintang. Sulman ditangkap di Palok di rumah istri mudanya. Kasat narkoba Polres Gayulwes Ibda Bukaeka mengatakan dari tersangka Sulman, polisi mengamankan uang 4 juta rupiah yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu tersebut. Kasus ini masih dalam pengembangan karena tidak tertutup kemungkinan terlibat tersangka lain. Kini kedua tersangka, SL dan Sulman, telah diamankan di Mapolres, Gayulwes bersama barang bukti. Sudarlun pesawat ATR 72600 Wing Air milik maskapai penerbangan Lion Group dijadwalkan akan mengawali rute Kuala Namu, Medan Sumatera Utara menuju Bandara Rembeli, Kabupaten Bener Meriah, Pada 19 Agustus 2016, pesawat berbadan sedang dengan kapasitas 72 orang penumpang akan menjadi salah satu alternatif transportasi bagi warga di dataran tinggi Gayo. Kepala Unit Pelayanan Bandar Udara Rembele Insinyur Ian Budianto mengatakan dengan keluarnya izin dari Kementerian Perhubungan sehingga dalam waktu dekat pesawat Wing Air akan mulai melayani penerbangan dari Bandara Kuala Namu menuju Rembele. Rencananya tanggal 19 nanti pesawat Wing Air resmi terbang dari Rembele. Ian Budianto mengatakan setelah Wing Air melakukan uji coba mendarat di Bandara Udara Rembele beberapa waktu lalu, sebelumnya Wing Air direncanakan awal Agustus akan langsung melayani rute penerbangan Kuala Namu Rembele. Namun karena adanya pergantian Menteri Perhubungan sehingga rute penerbangan tertunda menjadi pertengahan Agustus. Ian Budianto menambahkan saat ini kondisi Bandar Udara Rembele sudah sangat siap untuk didarati pesawat komersil seperti Wing Air karena telah memadai semua fasilitas bandara. Termasuk dengan kondisi Ranui atau landasan pacu yang telah diperpanjang menjadi 2250 meter serta sarana pendukung lainnya. Sudah Sudarun Pasien Cangkok Transpalansi Ginjal yaitu Yanis Revelita, 47 tahun, masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Pasien penerima cangkok ginjal dari abang kandungnya, Zuliman, telah menjalani operasi pada Senin 1 Agustus lalu. Dr. Maimun Syukri, konsultan ginjal yang termasuk ke dalam tim Transpalansi Ginjal RSUDZA, mengatakan pasien cangkok ginjal, yaitu Yanis Revelita, masih dirawat di ICU karena butuh ...perawatan intensif dan steril. Saat ini pasien belum bisa ditemui. Seperti diberitakan sebelumnya, RSUZA sukses melakukan operasi cangkok ginjal perdana. Operasi yang dibantu tim ahli dari rumah sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo, Jakarta itu... ...berlangsung selama 5 jam. Dr. Maimun Syukri, konsultan ginjal yang termasuk ke dalam tim... ...transpalansi ginjal RSUZA mengatakan... Operasi berjalan sesuai rencana tanpa penolakan dari tubuh pasien penerima donor. Menurut Dr. Maimun, donor ginjal dalam ikatan keluarga lebih baik ketimbang donor dari orang lain. Ia mengatakan pasien gagal ginjal tersebut telah lama tergantung dengan cuci darah kurang lebih 10 tahun. Sudalun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara menahan H. Junaidi selaku Sipir Rumah Tahanan Cabang Lok Sukun Aceh Utara di rutan tersebut pada Jumat sore. Junaidi ditahan karena terbukti mengeluarkan M. Daini selaku NAPI asal Matang Raya Kecamatan Baktia Aceh Utara tanpa izin pada 20 Mei 2016. Untuk diketahui, Junaidi selaku Komandan Jaga Rutan Lok Sukun mengeluarkan NAPI M. Daini tanpa izin Pada 20 Mei 2016, alasan ini ketika itu pulang ke rumah istrinya di kecamatan Kutamakmur, Aceh Utara, karena sedang sakit. Ternyata napi tersebut tidak kembali ke rutan. Pada 22 Mei 2016, polisi pun mulai menyelidiki kasus itu. Akhirnya, Junaidi pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mengeluarkan napi tanpa izin. Selanjutnya tersangka Junaidi dan berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Kasih Pidana Umum Kejari Aceh Utara Fahmi Ajalil SH mengatakan setelah dilimpahkan tersangka langsung ditahan di rutan Lok Sukun untuk 20 hari ke depan sambil menunggu JPU merampungkan dakwaan untuk menjalani sidang di pengadilan negeri Lok Sukun. Sementara itu NAPI M. Daini belum berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga sipir hutan tersebut Selain Daini, Mukhtarudin 49 tahun, tahanan hakim pengadilan negeri Lok Sukun yang terlibat kasus narkoba Juga belum berhasil ditemukan setelah kabur pada 26 Juli 2016 Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia, Serambia FM, FM. Sudahlun, tim gabungan dari Dinas Perhubungan PD bersama Satuan Lalu Lintas Polres PD Sabtu Siang berhasil menjaring 200 unit kendaraan jenis truk dan minibus L300 dalam razia rutin yang dipusatkan di ruas jalan negara, persisnya di Gampung Tibang, Kecamatan PD, Kabupaten PD. Kepala Dishub PD Dr. H.M. Arifin mengatakan, sekitar 200 unit kendaraan jenis truk dan minibus jenis L300 diamankan karena tidak melengkapi izin trayek dan KIR. Bagi kendaraan yang tidak melengkapi izin trayek dan KIR, petugas langsung memberikan sanksi tegas berupa tindakan langsung pembayaran denda di tempat serta pengurusan perpanjangan izin trayek atau KIR. Umumnya pelanggaran ini kerap dilakukan oleh minibus L300 dan truk dengan rata-rata surat KIR dan izin trayek yang telah mati sehingga luput dari perpanjangan dengan adanya razia rutin Saban Bulan ini sebagai langkah memberikan disiplin bagi pengguna kendaraan umum. Sudarlun pencurian kelapa sawit merupakan kasus paling menonjol di Kabupaten Aceh Singkil. Sawit yang jadi sasaran pencurian mulai dari kebun perusahaan hingga sawit milik petani kecil. Camat Gunung Meriah Ali Hasmi Pohan mengatakan dalam beberapa kasus, Pelaku pencurian sawit merupakan masyarakat dari kelompok ekonomi lemah. Bila diproses, melalui hukum formal terkadang bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Menurut Ali Hasmi Pohan, kasus tindak pidana ringan alangkah baiknya diselesaikan di tingkat desa. Salah satunya dengan menerapkan sanksi denda terhadap pencuri kelapa sawit. Sementara itu Kapolres Aceh Singkil AKBPM Ridwan sepakat jika kasus kecil dapat diselesaikan di tingkat desa tanpa perlu dibawa ke ranah hukum. Karena di beberapa desa di Singkil, pemberlakuan hukuman denda terhadap pelaku ternyata terbukti ampuh mengurangi tingginya angka pencurian sawit. AKBP Ridwan menyarankan pemberlakuan denda dibuat dalam aturan desa masing-masing ya meminta toko masyarakat dapat berperan aktif mencegah kejahatan tersebut. Sudarlun Panitia Khusus 9 DPR Aceh mengaku kecewa dengan kualitas pembangunan jalan Imira, Kecamatan Babahrut, Lama Muda, Kecamatan Kuala Bate, Aceh Barat Daya di kawasan jalan 30 meter. Pasalnya jalan itu hanya di aspal sepanjang 650 meter dan ditimbun 3 km padahal anggarannya mencapai 9,28 miliar rupiah dari dana APBA 2015. Ketua Pansu 9 DPRA Tengku Syarifuddin mengatakan seharusnya standar harga pembangunan jalan hotmix itu sepanjang 1 km berkisar 1 miliar rupiah hingga 1,5 miliar rupiah dengan kondisi sudah layak pakai. Sementara pembangunan jalan lama muda Imirah sepanjang 3 km dengan anggaran 9,2 miliar rupiah namun kondisinya sangat mengecewakan. Bahkan kualitas jalan lama muda Imirah yang dibangun juga sangat meragukan, karena itu pihaknya akan mempertanyakan kepada dinas terkait. Sementara itu anggota Pansu 9 DPRA, Hendry Yono, menilai pembangunan badan jalan tersebut harus diperbaiki kembali, pasalnya saat ini badan jalan sudah mulai rusak. Pihaknya akan memanggil dinas dan pihak rekanan untuk menjelaskan kondisi badan jalan yang sangat mengecewakan tersebut. Hendriono meminta kepada dinas terkait dalam menyusun program harus terencana sehingga anggaran tidak menjadi sia-sia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Sabtu 6 Agustus 2016.